Mitra bisnis Pemda Jakarta Barat membongkar bangunan sekolah setengah jadi dengan alasan tidak memiliki IMB. Rangka bangunan telah berdiri hingga lantai 2. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat mengaku sudah memberikan surat pemberitahuan dan peringatan sebelum melakukan pembongkaran. Sementara menurut pihak sekolah, surat perizinan masih dalam proses di kantor wali kota. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Direktur Properti and Land Management Widarto Wirawan. Pak Widarto, apa komentar Anda? Sudah tahu saya kalau orang bangun sekolah, nomor satu, dia biasanya... menggunakan fasik, daerah FASOS atau FASUM yang disediakan. Jadi misalnya dalam satu kompleks itu ada ruangan yang tidak dibangun karena dialokasikan untuk FASOS atau FASUM. Nah kemudian untuk FASOS atau FASUM itu bisa digunakan baik untuk bangun tempat peribadahan maupun sekolah dan sebagainya. Kemudian sekolah sendiri. Eh, tahu saya juga kalau bangun, kalau swasta juga eh uh, harus ada proses pengajuan dan sebagainya. Cuman kita tadi DKI ini untuk menggunakan fasilitas dan fasilitas itu juga prosedurnya cukup sulit, cukup panjang dan cukup melelahkan. Kira-kira apa yang membuat sekolah tetap membangun walaupun izin masih dalam proses? Jadi saya kira untuk sekolah ini pun mungkin pada saat awalnya dijanjikan oleh beberapa orang bahwa bisa Bisa, terus kemudian IMB-nya belum ada atau izinnya mungkin IMB-nya sudah ada, izinnya belum ada atau atau sebaliknya atau sama sekali nggak ada saya nggak tahu. Cuma rasanya kalau dia membangun langsung begitu saja, rasanya kok juga nggak nggak nggak mungkin. Cuma memang ya kadang-kadang belum dapat izin, tapi sudah didapat semacam izin tidak resmi atau izin lisan dia bangun ternyata yang menjadi izin lisan ini mentok juga karena urusannya nggak. Bagaimana jika disebutkan, pemberitahuan untuk penyetop pembangunan sudah dilakukan namun diacuhkan? Sebetulnya? Saya nggak melihat bahwa kalau sudah di stop kemudian diteruskan ya rasanya kok nggak nggak nggak mungkin. Kalau di stop biasanya berhenti kemudian disegel. Jadi saya tahu saya kalau P 2 B melakukan penyegelan disegel nggak bisa jalan lagi. Boleh jalan kalau segelnya sudah dilepas. Contohnya yang pasar yang dibangun di Metro Glodok itu waktu ada kecelakaan disegel berhenti mereka setelah diproses lebih lanjut secara hukum yang bersalah dihukum dan sebagainya kemudian secara engineering diperhatikan lagi. Ya kemudian dilanjutkan lagi gitu. Saya juga nggak ngerti kalau ada perusahaan atau yayasan yang udah di stop ngeyel bangun terus gitu. Demikian Widarta Wirawan, saya Dinda Natasya.